スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。スワマシアンパー。 Makanya ada tampak itu, kemarin di Tempo itu ada yang gambar salah satu partai kan begitu. Itu b a h a y a memang, wah itu gede sekali penghasilannya t u h Jadi itu udah benar pemerintah. Bila perut itu dilakukan seterusnya. Bila perut jangan lagi ada impor. Masa ada impor, disini juga banyak sapi, ngurusin sapi aja pun susah. Terima kasih. Terima kasih kembali. d a n berikutnya, 633-9160. Pak s e f a n selamat siang. y a selamat siang. Silakan, Pak. Selamat siang. Iya, silakan. Apa namanya, memang selama ini kan m e n t e r i itu di dasarnya kan nano. Apanya a a m n salah satu kompetitas i t kan d i j a t u h i n dari nano. di a Mesnya p r o p e t i t a s n y a d i j a t u h i n di atas. Enggak ke garo, tarat. Dan, dan alat air, t e b o l semua. Kalau dia mau ngambil satu keputusan itu, bahwa di belajar dulu. Cukup gak kira-kira... プレゼントがいい。 Selamat siang Ibu、yeah. Ya saya pikir kalau untuk mendukung keputusan pemerintah itu Dan tidak bisa digugat lagi Pemerintah harus beberkan data, angka, daerah, pasokan dan sebagainya Ibu Itu kalau mau mendapat dukungan penuh dari rakyat Saya mendukung kita lebih baik hidup dari hasil sendiri, dari p a d a impor Terima kasih Silahkan Pak Ahmad サヤポニャパンダパシー、サビジャカパンダイソシューダバゴー、サマンパンダイソー、マシンヤス、マンパンジャパンミリ、パパンダカパンダカンポニト、サラパンダカンダフォーロー、ナタオ。 itu harus dikasih h a r d i d i k dulu pemerintahan k di kampung itu banyak h a p i apalagi kalau di Papua kita k e t o n a itu sapi itu cuma dilepas aja begitu tuh cuman dia penjualannya kan n g g a dia nggak tahu bawa k e j a a t a dia nggak tahu itu lah harus dikasih a h pemerintah p e g a s a n y a selamat sore Pak Billy selamat sore baik silahkan komentarnya Pak emang nggak pernah matang kalau mereka mikir mereka e m a nggak k u s i n g mereka yang penting tuh kayaknya w a d tu hebat ya kita 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は n は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は t は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Makanya itu saya juga pikir pemerintah ini benar-benar ya. Semua tamatan Berkeley lah, Leiden lah, Harvard lah. Tapi itu n gak g lebih dari dengku pikirannya masih. Terima kasih Pak Bili. l Pak Ardi, selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n Bapak. Iya, saya pikir memang bagus juga usulnya pemerintah untuk membatasi. Karena untuk bantu dari lokal juga ya, tapi jangan mendadak sepertiga seperti itulah. Jadi mungkin dibatasi dengan sedikit-sedikit gitu. Jadi untuk membantu para peternak di Indonesia sendiri gitu. Hmm, baik. Cukup banyak sementarnya. Cukup terima kasih. Terima kasih kembali untuk anda.